パーパ a パーパーパー e ーパーパーパーパーパーパー i ーパーパーパーパー i ーパーパーパーパ a ya? パ a パ a パーパーパーパーパーパーパー a ーパーパー a ーパ a パーパーパーパーパーパーパーパーパーパ i パ u パーパーパ n パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー a ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー a ーパー itu ーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ a パ a パーパー g ーパーパーパーパー a ー Itu atas 145 pengosalah itu disebutkan kalau memang terpaksa tidak a p a p a Terima kasih ya, Terima kasih Pak Tony Selanjutnya Pak Jafar, silakan Pak Iya nah, itulah yang disebut namanya menghalalkan segala cara Apa juga harus dihalalkan Terima kasih Terima kasih Pak Jafar Dan Pak Aji, silakan Pak Aji nah, gini ya, masalah Sertifikasi, apa, sertifikasi, ya. Sertifikasi. sertifikasi halal itu memang harus wajib. Tadi ada yang komentar、uh, dengan surat Al-Anam, ya, itu b i l a terpaksa, tidak apa-apa. Itu kan bukan produk untuk dijual, itu dalam kondisi yang sangat terpaksa, bukan untuk produk yang dijual. Tapi kalau untuk produk yang dijual, harus ada sertifikasi halal saja. Itu untuk kesehatan kita semua. Terima kasih,、ya. Pak David. s i l a m k a n Pak. Iya, Pak,、uh, mengenai halal, Pak. Itu sebetulnya kan gini Kalau misalnya dikatakan makanan itu halal Berarti yang lain non halal dong Kan jadi gak benar gitu Iya kan seharusnya i b u a t aja non Misalnya non babi gitu ya Tidak ada mengandung babi itu dong Kalau gak halal k i t a jadi makan apa gitu Jadi yang dimakan yang sebagian orang itu udah halal Susah gak? Oke makan Iya, parah banget silahkan Iya selamat siang Saya sudah pernah berhubungan dengan EMUI dalam r a n g k a produk saya dulu、eh, Terus terang Tidak pernah ada sesuatu tanpa biaya Dan biayanya sangat besar Pak Jadi kalau ini ya kita Rame-rame m e n g g e m u k a n MUI Kemudian Membuat harga barang kita lebih mahal Begitu aja, terima kasih Selamat malam Pak Saifu l Selamat malam、uh... b a k k o m e n t a r n y a s i l a k a n Pak Saifu l、uh, Kalau menurut saya ya、uh, Ini yang mau menerapkan nih, Siapa misalnya s i a p a s i m p a MUI Mbak ya k a l a iya? MUI yang menerapkan. Ini RUU-nya langsung di DPR Pak、oh, y a pokoknya orang-orang yang berkepentingan mau menerapkan sertifikasi halal. Kalau menurut saya pertama-tama ya, selama ini pembayaran sertifikasi halal itu harus bisa diaudit, coba dilihat pengurus dari penerima atau organisasi yang menerima sertifikasi halal keadaannya bagaimana, berkelebihan g a k Karena selama ini itu berapa banyak dana yang masuk ke sana Luar biasa banyaknya Tapi belum pernah saya dengar ada auditnya、mm -hmm. Atau transparansi dana yang, yang masuk Yang dikelola oleh bapak-bapak yang ada di sana Saya n gak g lihat masalah soal agama Toko h agama atau bagaimanapun Pokoknya harus transparan Karena orang seringkali berlindung dibalik Dibalik、uh, ketahatan dan lain-lain Tapi duit sih doyan juga gitu, doyan duit terus deh, gitu.、Okay. nah t e t u s a t u satu hal lagi mbak、e, itu harus terbuka ya harus di, ditanya dulu nih di, bersedia-bersedia gak g secara transparan rakyat Indonesia semua yang m a r i t a s agama Islam juga saya harapkan、e, memonitor hal-hal seperti kayak gini, jangan mau kita dibohongin sama mereka-mereka terus yang kedua、e, apa a n menurut a a n y m saya daripada mengurusi soal halal gak g halal ya, kan kita semua udah tau tuh mengenai larangan-larangan y a tapi soal sampai terlalu dalam sekali, misalnya sampai turunan seperti yang lalu micin sampai turunan micin segala macam diteliti segala macam, saya rasa apa sih dampaknya gitu, yang penting itu jadi orang baik, taat kepada Allah, kemudian、e, apa namanya nggak nggak n g gak jahat sama orang lain はい。 Tapi yang penting adalah siap orang pasti akan tahu bahwa、oh、ini sudah hal atau belum. Namun yang lebih penting juga perlu di audit seperti tadi Bapak sebelumnya itu. Saya pikir di sini s u d a h ada transparansi dan sekaligus ya kan untuk kepentingan di mana, untuk p u n y siapa, artinya pendanaan itu tidak terlalu mahal. Itu yang penting, ya Ibu? i Ya, ya terima, kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Andri komentarnya. パブディさんパうディさんパブさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパブディさんパ Jadi saya melihat ini lebih kekepentingan penggalian uang rakyat kembali, saya lihat、uh -huh. Oke,、okay, terima kasih banyak Pak Budi komentarnya Selamat malam Pak pa Dokter, selamat malam Pak Selamat malam Ibu Iya, s i l a k a n komentar n ya Pak Dokter ya,、uh, Saya pikir masalah haram ya, masalah haram awal itu, itu tergantung kepada masing-masing indik itu saja, 私はそれを見ることができます。 ありがとうございました。